Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna arda wa salatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdih biihsani ila yaumin lidin wa ba'at hadirinami rahmatullahi ala allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di sesi yang kedua dari daurah kita. Kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini kembali membimbing langkah kaki kita sehingga kita bisa duduk, berkumpul dan bersuah untuk kedua kalinya di sesi yang kedua ini dalam rangka menambah ilmu kita menambah iman kita dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tak tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan di sesi kedua yang semoga Allah mudahkan ini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 Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman itu. Berekrasilah sejenak di taman yang penuh dengan pesona. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama tema menjaga pesona taman surga. Atau majelis-majelis ilmu Karena sebagaimana yang telah kita katakan Buat tidak semua Yang berekreasi ke taman surga Mendapatkan pesona taman surga Dan tidak semua yang mendapatkan pesona itu Bisa menjaganya Dalam waktu yang lama Betapa banyak Yang hanya merasakan pesona itu Dalam jangka waktu 1-2 hari Atau 1-2 minggu Lalu pesona itu pudar dan ia tidak mendapatkan keberkahan-keberkahan dari ilmu yang ia pelajari. Maka apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga pesona itu, menjaga keberkahan itu sehingga bisa meresap di dalam hati kita dan kita bumikan di dalam kehidupan kita. Kita sudah membahas kiat yang pertama apa hadirin? Apa kiat yang pertama? membersihkan hati dan niat dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Dari segala bentuk. Dan yang kita tekankan pada pertemuan yang lalu adalah virus ketidakikhlasan dan virus kesombongan. Dan bukan hanya dua virus ini saja, tapi semuanya. Sekali lagi saya tekankan Abdullah bin Ubay bin Salul Ngajinya dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Namun tidak mendapatkan Manfaat sama sekali Dan ia mengaji bukan hanya Satu dua kali majelis Atau satu dua minggu kajian Tahunan Kenapa demikian? Karena ia awali dengan Hasad ke Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena kekuasaan yang di depan mata Direbut dalam tanda kutip Oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Maka timbul hasad di dalam diri dia Maka ayat-ayat Al-Quran Yang dibahas di hadapannya Dan langsung dibahas Oleh guru terbaik di dunia Tidak membawa Pengaruh apa-apa Bahkan -apa. ia semakin kufur Nilai-nilai kemunafikan semakin mengakar Dan tidak membawa manfaat apapun juga Oleh karena itu Para penuntut ilmu Adalah orang-orang yang senantiasa Membersihkan hatinya Dari noda-noda ketidakikhlasan Kesombongan, hasad, kebencian Kebencian Kan yang kita pelajari adalah ilmunya para sahabat Dan karakter para sahabat Ruhamahubaynahum sangat sayang dengan umat Islam bagaimana mungkin kita ngaku mengikuti para sahabat tapi benci sama A, benci sama B, dendam sama C kesal sama E hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Syekhul Islam Lutemiyah ketika menerima kedatangan muridnya, memberikan kabar gembira tentang kematian salah satu musuh besarnya apakah Syekhul Islam Lutemiyah? apakah beliau sujud syukur? Apakah beliau kata Alhamdulillah doa saya dikabulkan oleh Allah Beliau mengatakan Apakah engkau ingin aku bergembira Dengan kematian seorang muslim Subhanallah Ini musuh besarnya hadirin sekalian Maka beliau ta'ziah Dan beliau berbicara kepada keluarga duka, Keluarga yang sedang berduka Anggap saja Saya seperti Kepala keluarga bagi kalian Apapun yang kalian butuhkan Minta kepada saya Maka saya akan berusaha Mewujudkan hal tersebut Makanya sebagian orang mengatakan Kami sampai berpikir Alaka indahnya menjadi musuh Syekhul Islam Nultimiyah Jadi kalau musuhnya sendiri gitu kan Apalagi yang lain Itu lah para penuntut ilmu enggak ada dendam Hatinya penuh dengan kasih sayang Makanya kan teori Atau kaedah di dalam dunia ilmu apa Al ilmu rahimun Baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntutnya Saling mencintai satu dengan yang lain Saling menyayangi Bukan saling hasap, bukan saling benci Bukan saling bersaing dengan persaingan yang tidak sehat Itu bukan ilmu Ilmu itu membuat kita saling mencintai Satu dengan yang lain Maka jaga diri kita di noda-noda tersebut Itu kiat yang pertama Kiat yang kedua Agar kita bisa menjaga pesona ilmu tersebut Di dalam kehidupan kita sehari-hari Kiat yang kedua Para penuntut ilmu Harus memiliki konsep Selalu Mendekat kepada Allah Selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam setiap langkah mereka dalam setiap kebijakan mereka, dalam setiap aktivitas-aktivitas mereka, karena inspirasi mereka adalah surat Ali Imran ayat 191, Alladhi na'iyaturunallah kiaman wakuudan waala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat mereka berdiri. Atau pada saat mereka sedang duduk Atau pada saat mereka sedang berbaring Senantiasa Hati-hati para penuntut ilmu terpaut Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketergantungan dengan Allah Memiliki rasa tawakal yang dalam Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikit-dikit Allah Dikit-dikit Allah Dikit-dikit tanya sama Allah Dikit-dikit konsul dengan Allah, dikit-dikit angkat tangan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikit-dikit istiqarah, dikit-dikit berdoa kepada Allah bagi orang yang sudah duduk di majlis taqlim, maka dia harus memiliki konsep ini. Semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya. Karena ilmu membuat kita semakin dekat dengan Allah Ilmu membuat kita semakin mengetahui betapa hebatnya Allah Kan ketika kita ngaji kita mempelajari Tauhid Dan Tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga Tauhid Rububiyah Uluhiyah Dan asma wa Sifat. bagaimana mungkin Kita mengkaji Tauhid Tetapi tidak sering konsultasi dengan Allah apa gunanya ketika kita mempelajari Allah Al-Qadir Allah Al-Jabbar Allah Fa'alul Lima Yurid Salah satu penyakit penuntut ilmu jauh dari Allah Saya tidak mengatakan jauh berarti tidak solat Mungkin dia solat Tapi pola pikirnya penuh dengan manusia Bukan kepada Allah Jalla wa'ala Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syekhul Islam Lutemiyah Dalam kitabnya Al-Wasiyyatul Sugrah Memberikan sebuah tips Pada kita Apabila kita berhadapan dengan perbedaan Para ulama Ketika Antum Sedang membahas Hukum sholat wajib Berjamaah bagi laki-laki Terjadi perbedaan apa tidak Terjadi perbedaan Pertanyaan saya, jika kita mendapatkan Atau ketika kita berhadapan Dengan masalah-masalah khilaf Seperti itu, apa yang Pertama kali harus kita lakukan Selama ini yang antum lakukan apa Antum Lagi mau safar Jarak safar berapa ya Baca buku fikih khilaf para ulama Waktu safar berapa ya Baca buku fikih khilaf para ulama Apa yang harus kita lakukan Yang selama ini yang kita lakukan apa eh, Dari pengalaman aja deh Hah? Apa? Tanya Tanya ustad Terus Selain tanya ustad Googling Searching di internet, tanya mbah Google, lalu dipaparkan dapat artikel dari sebuah situs sunnah, ternyata masalahnya begini begini begini. Baca dalilnya, pilih yang paling kuat dalilnya, kan gitu ya? Kata Syekhul Islam, bukan seperti itu. Bahkan kata Syekh Saleh al Utsaimi itu aib bagi para penuntut ilmu, luar biasa. Berarti kita harus taklid, Pak Ustaz. Bukan juga. Kata Syekhul Islam Timia, yang pertama kali anda harus lakukan angkat tangan doa kepada Allah SWT. Dan diantara doa yang bisa kita baca, Allahumma robba Jibril wa Mika'il wa Israfil anta tahkum baina ibadaka baina ibadika fima kanu fihi akhtalifun. Ih dini, lima khulifa fi minal haqqi innaka tahdi man ila siratal mustaqim doa yang bisa kita baca sebagai iftitah pada saat kita mengerjakan salat tahajud atau salat malam Allahumma ya Allah rabnya malaikat jibril mikail israfil Engkau lah yang memutuskan Jika ada hamba-hambamu Yang berbeda pendapat Yang berselisih Berilah aku petunjuk Di dalam masalah yang diperselisihkan mereka Engkau Memberikan petunjuk kepada orang Yang Allah yang kau kandaki Ke atas, ke atas jalan yang benar Doa kepada Allah Makanya tadi saya katakan Syekh Salih Uth mengatakan Apabila Saat kita menghadapi sebuah masalah fikih, masalah ilmiah, yang pertama kali kita lakukan adalah baca dalil. Baca penjelasan para ulama, tanya ustaz, kata beliau itu aib. Tidak pantas seorang penuntut ilmu melakukan hal demikian. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan minimnya ketawakalannya kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa dia mengandalkan otaknya sendiri. Mengandalkan daya analisanya sendiri Mengandalkan kecerdasannya sendiri Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dia tidak andalkan ilmu Allah Taufik dari Allah Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Doa dulu baru baca dalil Doa dulu baru tanya ustaz Doa dulu baru searching artikel-artikel di internet karena kalau Allah enggak kasih taufik, Allah tidak kasih hidayah, itu mau baca artikel 10 kali enggak akan paham. Namun sebaliknya kalau Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, maka kita akan mudah menentukan pendapat yang rajih. Betapa banyak orang baca artikel pertama, artikel kedua, artikel ketiga tetap aja salah bersikap baca artikel pertama, baca kedua, baca ketiga tetap aja yang diikutin hawa nafsu lagi. Tanya Ustaz A, tanya Ustaz B, tanya Ustaz C, cari pendapat yang paling mudah. Karena enggak melawan taufik dari Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Para ulama kita itu berdoa minta kepada Allah. Itu yang diajarkan para ulama-ulama kepada kita sebagaimana dijelaskan Sheikh Sulaiman Ar-Haili, pengisi di Masjid Nabawi, Sheikh Saleh Usaimi sebagaimana yang saya tadi katakan, dan dibahas oleh Sheikhul Islam dalam Minta kepada Allah kalau dalam masalah ini saja kita lupakan Allah, apalagi masalah kehidupan sehari-hari berdoa makanya para ulama seperti Sheikhul Islam seperti Abu Hanifah ketika ditanya dengan sebuah pertanyaan, dan mereka tidak bisa jawab mereka lupa dalil atau jawabannya. Apa yang mereka lakukan? Langsung searching internet, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gara-gara dosa nih. Saya jadi lupa ayatnya. Istighfar kepada Allah ini gara-gara dosa. Saya lupa hadisnya. Kayaknya dulu pernah baca, tapi berusaha ingat nggak ingat lagi. Gara-gara dosa. Wa Ma'asal Bakkumi Musibatin Fabi Bakasabat Aidikum. Apapun yang menimpa anda nah itu kan disebabkan dosa-dosa anda. Kaitkan dengan Allah. Makanya Al-Imam Al-Bukhari setiap mencantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan? Istikharah. Setiap mencantumkan hadis di Sahih Bukhari, istikharah kepada Allah, itu penuntut ilmu. Sebelum mencantumkan hadis konsultasi dulu sama Allah, kira-kira benar enggak? Jangan-jangan saya naruh hadis di bab yang keliru, itu otak seperti Bukhari. Yang kalau dengar kajian gak pernah nyatet. Oh kayak saya dong Pak Ustadz. Iya. Tapi gak masalah ini Madab Bukhari. Jadi Antum bisa berargumentasi dengan. Saya ini Madab Bukhari Pak Ustadz. Gak masalah. Karena beliau akan catat di rumah. Secara sempurna. Dan terkadang jarak antara kajian dan rumah beliau. Satu bulan perjalanan dan saya yakin antum-antum yang enggak nyatat akan nyatat di rumah juga. Otak seencer itu masih konsul dengan Allah. Otak secerdas itu masih nanya Allah sebelum mencantumkan hadis. Kita enggak nanya Allah Subhanahu wa Enggak berdoa kepada Allah. Untuk satu kitab Sahih Bukhari saja berarti Berapa kali baru istihara? Di atas 9.000 Kali istihara Untuk satu kitab Coba evaluasi dari kita Berapa kali kita istihara Seumur hidup Antum terakhir istihara Tahun berapa? Paling kan sebelum nikah ya Udah gitu nikahnya cuma sekali Berarti sekali seumur hidup Semua Itu salah satu Cara kita menimbang Sejauh mana kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman ya Dalam surat At-Tolak Ayat 3 Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ketergantungan dengan Allah Maka Allah akan selesaikan masalahnya Allah akan cukupkan urusannya Semua akan clear Siapa yang, siapa yang ketergantungan dengan Allah Para penuntut ilmu itu harus Ketergantungan dengan Allah Dan itulah para nabi dan rasul Makanya nabi SAW mengatakan Gaya hidup para nabi dan rasul Apa? Ida hazabahul amru Para nabi dan rasul Begitu ada masalah Salat dua rakaat, Ada masalah? Salat dua rakaat. Saja minta petunjuk dari Allah Kalau penuntut ilmunya sudah Tidak ketergantungan dengan Allah Gimana orang awamnya Gimana yang tidak ngaji Gimana yang tidak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah Kita aja yang belajar tidak ketergantungan Dengan Allah Makanya Catat baik-baik ucapan para ulama berikut ini. Kata mereka, "Man minna yas'alullah qabla an yas'alannas." Siapa di antara kita ketika ada masalah yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum hubungi manusia? Di tengah jalan mobil antum mati mesin. Siapa yang pertama kali kita hubungi? Orang bengkel kita atau angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu Ban motor kita bocor Siapa yang pertama kali kita hubungi Hadirin Hadirin rahmatin, ya Allah. Kita dapat telepon Dari kampung atau dari daerah asal kita Bahwa orang tua kita sakit Dan butuh pertolongan segera Siapa yang kita hubungi Tetangga kita atau teman kita yang ada di daerah tersebut Atau angkat tangan Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat ilmu kita gak berkah adalah kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala kita bertawakal kepada manusia yang ada di kepala kita si A, si B, si C, si D, si E padahal belum tentu dia bisa bantu dekatkan diri kita kepada Allah ketergantungan dengan Allah Kun ma Allah kata para ulama senantiasa bersama dengan Allahu Jalalal. Kita punya kesulitan ekonomi angkat tangan minta kepada Allah. Ada masalah keluarga doa kepada Allah. Bukankah itu yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika sarah ditangkap oleh tentara Firaun? Kok Firaun? Ia Firaun di zaman Nabi Ibrahim bukan Firaunnya Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim cari bala bantuan? Yang pertama kali langsung sholat Dorokat salam, dorokat salam, dorokat salam Dan dalam riwayat itu yang dilakukan Sarah Ketika sudah berdua-duaan Dengan Fir'aun Yang dilakukan Sarah berwuduk sholat Dan apa yang terjadi? Ia tidak bisa disentuh oleh Fir'aun Sebagaimana hadis Bukhari Setiap Fir'aun yang menyentuhnya Sekujur tubuh Fir'aun Kaku dan ngemis Kepada Sarah Siapa yang meragukan kekuatan Allah Jalla wa'ala Minta kepada Allah Doa kepada Allah Taala ta Ini kunci sukses agar kita berkah Di dalam ilmu kita Semakin ngaji semakin dekat kepada Allah Semakin belajar Semakin lebih yakin kepada Allah Semakin lebih percaya kepada Allah Daripada percaya sama omongan teman kita Omongan manusia karena Allah enggak mungkin bohong. Semakin belajar, semakin tidak pernah melewatkan doa-doa sehari-hari. Karena itu minimal Al-Imam As-Sa'di mengatakan bahwa kita dianggap orang yang banyak berzikir minimalnya mengamalkan zikir itu. Yang ada dalam keseharian, ketika mau keluar rumah kita baca Bismillah, Tawakkal tu Allahillah, Haolalahuat Ta'ala bilah, naik kendaraan baca Bismillah, Alhamdulillah Subhanallah, Alisakharalah Nahada wa Maqunna Lahu Mukrinin, wa Ina ilai Robiinala Muqalibun, mau pulang ke rumah baca doa lagi, doa masuk rumah apa? Hah? Dua masuk rumah Kau gak tahu? Terakhir pulang ke rumah bulan apa Loh, Kalau tiap hari pulang ke rumah kan gak mungkin lupa diri Bismillah Lalu ucapkan salam Kalau gak ada orang kita baca Assalamualainah Wa ala ibadillahi salihin Sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Adabil Mufrat Dirawatkan Imam Bukhari Ustad masa masuk rumah aja baca Bismillah iya baca Bismillah karena kita butuh sama Allah ketergantungan dengan Allahu Jalaluhala mau nyetir baca Bismillah mau ngapain baca Bismillah Nabi SAW mengatakan: "Kuluamrindibarinlamyubda bismillah fawaabetar". Setiap aktivitas positif yang tidak diawali dengan bismillah maka hilang keberkahannya. Hadis dari Imam Ibn Hibban dan yang lain-lain dan dihasankan oleh Al Imam Abdul Aziz bin Baz, Rahimahullahu Taala. Penuntut ilmu harus dekat dengan Allah dan lebih yakin kepada Allah. Ada apa-apa solat, doa, rakaat, ada apa-apa istikharah Minta petunjuk Mau liburan istikhara Bahkan kata Syakul Islam Lutemiyah, Istikhara itu kan bukan hanya untuk perkara-perkara dunia Perkara-perkara akhirat pun istikhara Selamat bukan hal yang wajib dan sesuai dengan kaedah para ulama Antum mau datang ke pengajian Ada dua majlis taklim di waktu yang bersamaan Pilih yang mana istikhara Tunjukkan kita bergantung kepada Allahu Jalalal. Jadi ini yang dilakukan oleh para ulama. Makanya mereka dekat, mereka berkah. Al muzani rahimahullah, setiap menulis bab di dalam buku fikihnya Muhtasar Al Muazzani itu selalu salat isyak. Padahal yang ditulis apa sih? bab wudu, bab tayamum, bab solat, itu istikharah dulu karena khawatir salah. Minta kepada Allah. Dan terbukti Allah berkahi. Sahih Bukhari Allah berkahi sampai hari ini dan insyaallah sampai hari kiamat. Mukhtasar Al-Muzani Allah berkahi sehingga menjadi buku panduan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Keterkaitan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala Oleh karena itu Jangan sampai Yang paling sering meluncur dari lisan kita Adalah nama-nama manusia Bukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kemana tohid asma' wa sifat kita Minta Dan terus minta kepada Allah Dikit-dikit konsultasi Dikit-dikit tanya Tikit-tikit minta petunjuk Itulah Gaya hidup para penuntut ilmu Dari zaman ke zaman Dan diawali oleh para nabi dan rasul Alaihi salatu wassalam Oleh karena itu hadirin sekalian Senantiasa mendekatlah kepada Allahu Tabarokah wa ta'ala Itu kiat yang kedua Kalau kita bisa ini Maka insya Allah hidup kita berkah. Karena Allah janjikan dalam surat Ghafir ayat 60 odoni as-tajib. Laku minta kepada ku aku kabulkan. Hadirin yang di oleh Allah. Kiat yang ke kiat yang keempat kiat yang ketiga kiat yang ketiga. agar pesona ilmu itu terjaga. Jaga lisan dan jaga telinga. Nasihat ini ditekankan oleh Syekh Sa'd Hafri. Salah satu pakar usul fikih Senior Anggota lajana daimah Di era yang sebelumnya Ketika beliau Mengisi sebuah kajian yang berjudul Bagaimana mengembangkan Kualitas ilmu Agama kita Salah satu yang perlu tekankan adalah masalah ini Jaga lisan Penuntut ilmu adalah Orang-orang yang benar-benar menjaga Lisannya Penuntun ilmu tidak boleh mengikuti setiap isu yang ada di lapangan Apalagi terlibat dalam fitnah, dalam menggibah, dalam namimah adu domba di antara umat islam Baik isu-isu yang sifatnya umum di masyarakat maupun isu-isu di dunia pengajian atau di dunia dakwah Jangan terlibat kalau mau ilmu kita berkah Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41 dan 42. 41 ayatnya cukup panjang kita ambil di potongan terakhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a." Barang siapa yang Allah ingin fitnah dia, Maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia sama sekali Jadi barang siapa yang Allah ingin fitnah Maka ustadznya bernama Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan dia petunjuk Tidak akan bisa Kalau Allah sudah fitnah seseorang jadi gurunya sehebat apapun, sesoleh apapun, secerdas apapun enggak akan bisa memberikan pengaruh kepada dia. Jangankan gurunya, Nabi saja enggak bisa. Siapa mereka? Ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhiro qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati-hati mereka. Jadi Allah akan biarkan hati mereka kotor. Ini ada kaitannya dengan kiat yang pertama Allah tidak ingin hati mereka bersih Artinya gini, misalnya tadi malam kita ikut kajian Tentang masalah membersihkan hati Maka tumbuh motivasi di dalam diri kita Oh pokoknya saya harus ikhlas Saya harus tawaduk Saya tidak boleh hasad Saya enggak boleh dengki Saya harus khusyuk. Tapi besok begitu lagi itu. Lusa kajian tadi malam dah nggak ada bekasnya. Walaupun ketika pulang dari kajian tulus, pokoknya saya harus berubah. Saya harus berubah. Tapi Allah nggak ingin hati kita baik. Waalaikum salam yuridillahu annu taahirakulubahum. Allah tidak ingin hati mereka bersih. Allah ngamam. Lahum fid dunia khizyun. Mereka akan hina di dunia. Allah akan hinakan mereka di tengah-tengah masyarakatnya. Wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari kiamat kelak. Allahu Siapa mereka? buka awal ayat berikutnya 42 sam'una lilkadzi bi akkaluna lisuhat ciri-ciri mereka mereka hobi mendengarkan berita-berita dusta dan memakan hal-hal yang haram Hobi mendengarkan isu Skandal Fitnah Atau pembicaraan Pembicaraan yang gak jelas Jundrungannya Dan mari kita kaitkan Ayat ini dengan hadis Nabi SAW Nabi mengatakan Cukuplah seseorang dikatakan pendusta Kapan? Jika dia menyampaikan Setiap yang dia Dengar Jadi kalau habis pengajian Kita masih suka ngumpul-ngumpul Sama teman-teman Lalu bahas apa Isu yang sedang berkembang Di dakwah kita Ada fitnah apa Antara jamaah dengan jamaah ustad dengan jemaah, ustad dengan ustad atau lembaga dengan lembaga jangan berharap kita bisa menata hati kita. Allah enggak akan biarkan hati kita bersih. Allah buat kotor selama-lamanya. Ini bukan hanya di majelis Taklim di luar Hati-hati Yang habis kajian masih suka Membicarakan isu-isu politik misalnya Ini kan ayatnya umum Gak jelas benar atau salah Yang penting dibicarakan Berkaitan dengan politik di daerah kita Atau politik skup nasional Allah gak akan ingin Allah akan buat hati kita kotor selama-lamanya Habis kajian, ibu-ibu masih suka gibah sana, gibah sini Bicarakan A, bicarakan B Bahkan terkadang ustaznya juga digibahi Allah tidak akan Biarkan hati kita bersih selama-lamanya Allah buat kotor terus Ini ayatnya Mereka orang-orang yang hobi Mendengarkan berita dusta Dan berita dusta Bisa benar-benar dusta atau Isu yang masih belum jelas Karena Nabi tadi mengatakan, cukuplah orang dikatakan pendusta Kapan? Ketika semuanya disampaikan Semua diceritakan Itu dusta, kata Nabi Alaihi Wasallam. Sudah gak usah ngurusin orang deh Hasibu anfusakum, kata Umar bin Khattab Itu evaluasi diri kita sendiri kalau kita benar-benar mengevaluasi diri kita sendiri, itu 1 kali 24 jam nggak cukup hadirin. Berarti kita memang nggak boleh ngurusin orang. Silahkan ngurusin orang, tapi jelas niatnya karena Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun hanya ingin tahu updatean isu-isu yang berkembang, tidak. Dan katakan tidak. Kalau mau ilmu kita berkah. Makanya para ulama kan enggak suka. Para ulama kalau mendengar ada seorang muslim digibahi, apa kata mereka? Anda pernah berperang dengan Romawi? Anda pernah berperang dengan Persia? Enggak, belum. Aneh Anda ini. Musuh Islam selamat dari Anda. Saudara Anda sendiri enggak selamat dari Anda. Siapa Anda sebenarnya? Ubarrat hadirin musuh islam itu selamat dari anda anda gak pernah otak atik tuh ini teman sendiri, sahabat sendiri satu akidah satu manhaj satu konsep anda hancurkan kehormatannya anda ini siapa sih orang beriman gak seperti itu bahkan orang bolim saja ulama gak seneng jika diomongin dengan gaya warung kopi kalau bahasa kita ada, ada orang yang menggibahi Hajat bin Yusuf Siapa yang tidak tahu kegeliman Hajat bin Yusuf Tapi bukan berarti digibahi Diomongin seenak hati kita Maka ulama mengatakan Kepada orang-orang yang menggibahi Hajat bin Yusuf Kata para ulama Anda yakin tidak Allah maha adil Kata mereka ya yakinlah, lah Alay sallahu bi'ah kamil Hakimid kalau begitu catat baik-baik Sebagaimana pada hari kiamat nanti Allah akan berikan kesempatan Kepada korban-korban Kedoliman Hajat bin Yusuf Untuk menyerang dia Untuk menuntut dia Untuk mengambil pahalanya Maka Allah pun akan memberikan kesempatan Kepada Hajat bin Yusuf Untuk menyerang anda-anda ini Kan Allah maha adil Iya apa tidak Allah maha adil kalau Allah hanya berpihak sama satu pihak Allah nggak adil. Itu sama orang wali, sewalih Hajat bin Yusuf ulama nggak senang jika diomongin keluar dari batas. Apalagi sama teman sendiri, satu pengajian, satu ustadz, atau bahkan ustadz yang selama ini mengajarkan akidah yang benar, konsep sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita nikmati ketika diomongin, dijatuhkan, dilecehkan. Hadirin sekalian, ulai kaladina lam yuri di llahu an Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak akan atau Allah tidak suka membersihkan hati mereka. Allah biarkan hati mereka kotor sampai mereka bertobat kepada Allah. Jadi orang-orang seperti ini pengen ikhlas nggak akan bisa ikhlas, Allahumma akbar. Orang-orang seperti ini pengen khusyuk dalam salat subuh, salat zuhur, salat asar nggak akan Allah berikan kehusyuan. Orang ini, orang-orang seperti ini akan hidup terus dengan perasaan dendam, kebencian dan hidup dalam kondisi dendam tenang apa enggak? Nggak tenang. jaga lisan dan jaga telinga. Enggak boleh kita biarkan telinga kita mendengarkan semuanya. Kalaupun kita harus dengar, itu ada masalah, ada konsep yang jelas, ada misi yang jelas karena Allah dan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Kalau enggak, katakan tidak. Mohon maaf jangan dilanjutkan, saya juga enggak paham masalahnya. Anda salah orang. Anda ngomong sama saya semuanya, saya enggak bisa menyelesaikan. Mendingan Anda bicara sama ustaz saja. Hadirin, tarohannya adalah hati kita. Kalau kita biarkan semuanya kita dengar, apalagi kita menikmati, maka hati kita akan Allah biarkan kotor selama-lamanya. Nauzubillah ثم نؤذ بالله maka enggak ada gunanya kita ngaji selama ini. Enggak ada perubahan. Ngaji belasan tahun enggak ada perubahan. Pengen khusyuk sampai jungkir balik enggak akan pernah khusyuk. Man samat barang siapa yang diam dia akan selamat. Lalu Allah katakan Mereka hobi makan yang haram-haram Maka jaga Makanan dan harta kita Salah satu menjaga posona ilmu Makanan kita harus makanan yang halal Harta kita harus didapatkan dari Harta yang halal Pekerjaan kita harus pekerjaan yang halal kalau kita masih Makan uang haram Hati kita gak akan bersih Hati kita akan terus kotor Dan ilmu itu tidak akan masuk Seperti analogi yang kita bahas kemarin Itu seperti kita minum air zam-zam Dan kita tuangkan air tersebut Di gelas yang penuh dengan kotoran sapi Atau kotoran kebo Atau kotoran kucing Gak akan menyehatkan tubuh kita Ini yang perlu kita camkat Jaga hadisan Jaga pendengaran Khususnya ibu-ibu di belakang Hati-hati dengan ghibah Hati-hati dengan fitnah Ustadz kok ibu-ibu terus kalau ghibah Oke bapak-bapak juga Karena bapak-bapak juga bahaya loh. Tapi cuman objeknya aja beda biasanya Bapak-bapak lebih suka politik yang dibicarakan Itu kan gibah juga terkadang Kalau gitu-gitu gak boleh Apalagi jika Kita membicarakan orang-orang soleh Orang-orang yang berkhidmat Untuk dakwah Walaupun mungkin ada kekurangan Tapi lihat jasa-jasa mereka Dan gak boleh kita bicarakan Kalau mau kasih nasihat langsung di depan orangnya Dan gak ada manfaatnya sama sekali Gak ada manfaatnya itu hanya membuat hati kita Kotor Tanpa ada cara Untuk membersihkannya Karena Allah gak mau membersihkan hati kita Sampai kita meninggalkan Perbuatan-perbuatan tersebut Jadi sekali lagi Jaga lisan Jaga telinga Dan ayat itu menjelaskan Jaga makanan dan harta kita Karena di beberapa kota besar banyak orang yang ngaji tahunan tapi pekerjaannya masih haram, masih haram dan terus haram dan nggak ada beban, makanya kualitas imannya tidak akan meningkat, tidak ada perubahan karena hati mereka akan Allah biarkan kotor seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiat yang berikutnya. agar pesona itu bisa kita jaga, hadirin jaga adab dan akhlak, adab dan akhlak. Nabi kita saw menjelaskan masalah ini dan para ulama Membahas masalah ini Yusuf bin Al-Hussein Beliau menjelaskan Bil adabi tafhamul ilma Dengan adab Baru anda akan paham sebuah ilmu Jadi dengan adab anda baru akan paham sebuah ilmu ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan karena Nabi kita s.a.w. bersabda dalam hadis yang hasan. catat baik-baik hadis ini beliau mengatakan salatan, la tajtami'an fi munafikin husnus santin wa fikhun fid din kalau tidak salah hadis ini menurutkan Imam Tirmili, ya. Nabi menyatakan ada dua sifat yang tidak akan bersatu di dalam diri orang-orang munafik Jadi ada dua sifat Yang tidak akan bergabung, bersatu dalam diri orang munafik Yang pertama Adab dan akhlak yang mulia Yang kedua Ilmu yang benar Jadi kalau ilmu yang benar bersatu dengan akhlak serta adab yang mulia dipastikan dia bukan orang munafik, karena dua sifat ini gak mungkin bergabung dalam diri orang munafik jadi dua sifat ini gak mungkin bersatu dalam diri orang munafik pemahaman terbalik kalau selama ini ilmu kita benar tapi adab gak karuan maka kita berpotensi besar menjadi orang munafik atau hanya adab saja, gak punya ilmu Akidah berantakan Ibadah gak ngerti Maka kita punya peluang menjadi orang munafik Untuk membersihkan diri Dan menjauhi sifat-sifat kemunafikan Atau fonis Sebagai orang munafik Kita harus menggabungkan dua sifat ini Akhlak dan adab yang mulia Dan ilmu yang benar Makanya tadi Yusuf bin Husain mengatakan Dengan adab anda baru paham hakikat ilmu Adab ini penting Adab berbicara Adab mendengar Adab melangkah Adab berjalan Adab di majelis Adab di luar majelis Adab dengan istri Adab dengan suami Adab dengan anak Itu sangat ditekankan oleh para ulama Ada seseorang bertanya ke Al Imam Al Bukhari An Yaqra Alehi. Orang ini meminta Al Bukhari mengajarkan hadis kepada dia. Fahadinal Al Bukhari dan Al Imam Al Bukhari setuju. oke okay, saya akan ajarkan anda. Saya akan bacakan hadis untuk anda. Fajalasa. Ar-Rajulu Mutarabbi'ah Lalu Orang ini duduk Dengan bersila. Duduk bersilah bagaimana? Nah, begitu ya Apa yang terjadi? Famtana al-Bukai Min ikra'ihi Al-Bukai Tidak jadi mengajarkan hadis kepada dia. Lalu al-Imam mengatakan anta ahwaj ilal adabi minka ilayya atau ilal ilmi ladzi jitta tatlubuh. Anda lebih butuh terhadap adab daripada ilmu yang Anda incar sebelumnya. Belajar adab dulu sana. Enggak jadi kajian batal. Karena di masa itu duduk bersila kurang sopan dan kurang beradab. Duduk yang beradab itu duduk tasyahud, sebagaimana duduknya Malaikat Jibril kepada Nabi Salam dalam hadis Jibril. Dan terbukti dan memang kita harus akui, mana yang lebih sopan, mana yang lebih beradab? Duduk seperti tasyahud atau duduk bersila begitu? Tashahud lah, makanya kan duduk itu yang dipilih Allah sebagai gerakan salat. Subhanallah, Gimana, siap diganti? Dua jam duduk tasyahud, Gak bisa bangun lagi Pak Ustaz. Kesemutan. Apalagi yang kena asam urat. Berarti salah. Gak. Perlu kita ketahui bahwa beberapa pembahasan masalah adab itu kan dikembalikan kepada urf Budaya setempat. Dan urf itu berbeda antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Dan era dengan era yang berikutnya, iya apa tidak? Iya gaya duduk di Jawa Tengah misalnya. Keluarga keraton kan beda dengan di Batam, di Sumatera Barat atau di Padang, jelas beda. Tapi saya ingin ingatkan bahwa standar adab di dunia ilmu itu tinggi. Ulama nggak jadi ngajarin, -ngajarin. Nah, nggak nggak belajar adab dulu. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa dunia ilmu dunia adab. Makanya Hasan Al Basri mengatakan kana rojulu. Idza ta'alla mababan minal ilmi la yulbas an yura atharu dhalika fi tahashshu'i wa filisani wa fi basari wa fi, basarih, wa, fi adaih, wa zuhdihi Seseorang dulu ini Hasan al-Basri mengatakan seseorang ketika mempelajari sebuah bab dari ilmu itu enggak akan nunggu lama kecuali akan terlihat perubahan di dalam dirinya perubahan dalam perubahan dalam kekhusyuannya perubahan dari cara memandangnya, perubahan dari lisannya, perubahan dari tangannya, perubahan dari kakinya dan kezuhutannya. Itu beda. Semakin orang belajar, adabnya harus semakin tinggi. Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan enggak perlu lama-lama satu bab saja itu adab harus berubah. Gak boleh sama lagi. Kulhaliyastawi, Alladina yaklamun, Walladina layaklamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jelas beda. Dan salah satunya masalah adab dan akhlak. Gak boleh sama adab orang yang gak ngaji dengan adab orang yang ngaji. Harus beda. Allah mengatakan, apakah sama? Ya gak sama lah mas. Itu kan pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adab harus beda. Dan ulama-ulama begitu langsung berubah. Cara bicaranya berubah. Walaupun kita anggap itu bukan hal yang penting, tapi di dalam dunia ilmu itu penting. Bagaimana menyusun kata dalam berbicara itu penting. Bagaimana menyusun redaksi pertanyaan itu penting. Makanya kan kalau di majelis-majelis ulama... Itu pertanyaan pasti diawali dengan Assalamualaikum dan doa kepada Syekhnya, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Syekh, semoga Allah Memberikan kebaikan kepada engkau Baru tanya Makanya kan Di dalam menasehati ustad Atau menasehati ahli ilmu Syekh Usemin Mengatakan redaksinya Tidak boleh sama Redaksinya harus beda kalau kita ingin mengkritik atau menasehati guru kita, saat kita melihat beliau salah, kata Syekh Uthiamin, adabnya gunakan bahasa pertanyaan. Wahai guruku, kemarin saya melihat engkau begini dan begini. Saya belum mengerti mohon pencerahannya. Apakah ada dalil tentang masalah itu? Itu adab dalam menasehati ulama bukan langsung bertakwalah kepada Allah ya Syekh. Ana pergo kin antum di tempat A, tempat B. Itu kan maksiat. Kan antum yang mengajarkan kita begini-begini begini. Ini enggak punya adab. Adab di dunia ilmu itu enggak bisa dipisahkan dengan ilmu itu sendiri. Makanya nah, karena itu beradablah. Hadirin yang dirahmati dan ini nasihat para ulama. Al Imam Ibnu Sirin mengatakan ka anu yataallamunal hadya kama yataallamunal ilm para ulama terdahulu itu semangat mempelajari adab sebagaimana mereka semangat mempelajari ilmu makanya Ibnu Mubarak itu kan sampai melakukan safar menuju Ibnu Aun itu ditanya sama yang lain eh mau kemana engkau Ibnu Mubarak kata beliau Ibnu Aun saya ingin ketemu Ibnu Aun Ata'allamu minhumul adabusumt saya ingin belajar adab Kepada beliau Jadi bukan belajar ayat Bukan belajar hadis Kalau ayat dan hadis secara teori Ibn Mu'arab juga ngerti Tapi pergi jauh-jauh safar Hanya ingin mempelajari gerak-gerik Ibn Al-Aun Bagaimana cara bicaranya Ibn Al-Aun Bagaimana cara menyampaikan materi yang santun Bagaimana menyikapi orang Itu aja. Jadi pengen dilihat aja. Makanya akan di majelis Imam Ahmad yang hadir berapa? 5 ribu orang Kata perawinya Yang nyatot hanya 500 orang Selebihnya Sibuk mempelajari gerak-gerik Imam Ahmad Adabnya Imam Ahmad Akhlaknya Imam Ahmad Dalam cara menyampaikan Bagaimana cara menyampaikan Yang tegas tapi santun Itu apa sih kata-kata yang dipilih? Lalu bagaimana menyikapi pertanyaan? Murid yang suka nyerang atau kalau nanya enggak sopan, itu cara meresponnya seperti apa? Itu dipelajari oleh 4.500 murid-muridnya Imam Ahmad. Itu saking semangatnya belajar adab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Makanya makhlat bin Al husain berkata kepada ibnu Mu'barak, beliau mengatakan, nafnu ilah kasirin min al adab, aqwat minna ilah kasirin min al ilm. Kita lebih butuh adab yang banyak dibanding ilmu yang banyak. Subhanallah. Gimana kalau beliau beliau itu melihat adab-adab kita sekarang? Ini di hadapan ibnu Mu'barak masih ngomong demikian. Dan kita tahu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Ibnu Mubarak itu komplit. Udah keren, kaya, ganteng, berakhlak mulia. Itu komplit. Kata Ibn, kata Ibnu Hajar itu sifat-sifat baik itu berkumpul di Ibnu Mubarak. Itu masih dikatakan demikian, kita ini lebih butuh adab yang banyak dibanding ilmu yang banyak. Maksudnya ilmu yang hanya sifatnya teori Tidak ada prakteknya Oleh ah, ya karena itu hadirin sekalian Adab ini penting Dan kalau kita sudah ngaji 5 tahun 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun Lihat adab kita berubah apa tidak Adab dengan teman-teman Adab dengan guru Adab dengan orang-orang Yang berusaha mengembangkan dakwah. Yang hidupnya, waktunya Umurnya, hartanya Dicurahkan untuk dakwah Itu adab kepada mereka penting Adab dengan pegawai Adab dengan bawahan Adab dengan istri Adab dengan suami Ingat para ulama begitu belajar Satu bab itu berubah Berangsur-angsur hilanglah adab-adab yang enggak bagus. Kalau kita belajar bertahun-tahun tetap enggak beradab berarti ada yang mas ada yang salah dalam ilmu kita. Dan ingat, kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Karena untuk lepas dari sifat kemunafikan, kita harus gabungkan antara ilmu yang benar dan adab yang mulia. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan e, karena waktu sudah habis dan yang terakhir saya ingin mengingatkan hadirin e, kepada kita semua bahwa hendaklah para penuntut ilmu menjaga persatuan dan kesatuan semaksimal mungkin Syekh Sulaiman Ar-Wahili menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berusaha mempersatukan umat atau minimal mendekatkan umat kalau mungkin belum bisa bersatu itu konsep al-sunnah wal-jamaah Syekh Saleh al-Sheikh mengatakan Bahawa al-jamaah Bukan hanya secara ideologi Tapi secara fisik Secara kedekatan Upayakan untuk menjaga persatuan dimanapun Dengan fasilitas atau media apapun Jangan sampai terjadi perpecahan Makanya kan nama kita al-sunnah wal-jamaah Apa itu jamaah? Persatuan kan? Bagaimana mungkin orang ngaku alusun awal jamaah tapi berantem sama A, gak cocok sama B, pecah sama C. Alusun awal jamaah artinya persatuan. Dan persatuan yang harus dibangun adalah persatuan secara akidah, secara ideologi, secara manhaj, dan persatuan secara visi. Dekatkan umat, jangan justru jauhkan umat. Makanya Nabi SAW melarang kita melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudara kita. Salah satu fungsinya apa? Biar gak pecah. Biar gak pecah. Antum sudah ngelamar seorang wanita. Diterima. Nikah pekan depan. Tiba-tiba hari ini teman pengajian Antum ngelamar akwat yang sama. Kira-kira perasaan Antum gimana? Hah? Biasa aja ya? Oh hebat lo di Batam. Gak ada perasaan sama sekali tuh. Galau, kesel, marah Jadi ya, itu intinya Kata Al-Imam Hadis ini menunjukkan Bahawa setiap langkah Setiap strategi Setiap manuver Yang membuat Umat terpecah Maka itu tidak direkomendasi Oleh syariat Jangan dilakukan Karena kita harus mengajak umat untuk bersatu di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahihah. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Agar ilmu kita bermanfaat dan berkah di kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Kita buka sesi tanya-jawab -tanya Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillah Jazakullahu khair Tawasabkan kepada Ustaz Nuzul Fikri Yang telah menyampaikan materi Dan Pada sesi kedua ini Dan akan tanya-jawab Silakan Antum tuliskan Pertanyaannya melalui kertas Untuk yang umat pertanyaan bisa dilitakan Di kotak yang saya sediakan nanti panitia akan mengambil pertanyaan tersebut dan diberikan ke meja uh... langsung, langsung. Assalamualaikum mohon jalan solusinya saya mudah sekali meremehkan orang lain yang anda anggap berpendingan rendah seperti orang kerjaannya buruh atau kuli maka kalau sudah berjanji pada orang itu tidak ana tepati karena orang seperti dia tidak akan menuntut karena rendahnya pendidikannya mungkin ya. Mohon nasihatnya Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih Jazakallahu khairan. Yang pertama, pertanyaan ini semoga menunjukkan ketulusan kita untuk berubah dan memperbaiki diri. Dan semoga Allah semoga Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran kita dan Allah Maha melihat dan membantu kita untuk membersihkan noda-noda penyakit hati. Hadirin, penyakit ini fatal, sangat fatal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa nas Sifat sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah katakan meremehkan manusia, manusia Nabi mengatakan meremehkan manusia dan manusia umum. Saya ingin tanya buruh itu manusia bukan? Manusia. Berarti barang siapa yang meremehkan buruh dia sombong. Walaupun ngaji bertahun-tahun, walaupun rajin tahajud, puasanya puasa Nabi Daud, infak sedekah ke sana dan kemari sombong. Nabi tidak mengartai Nabi tidak bersabda meremehkan ustad meremehkan kiai. Meremehkan orang soleh Meremehkan wali Meremehkan orang yang bertakwa Meremehkan alusunawal jamaah. Tidak, tapi Nabi mengatakan Meremehkan manusia Dan manusia itu Ada yang pendidikan tinggi, ada pendidikan rendah Ada orang yang bertakwa Ada orang fasik Barang siapa yang meremehkan mereka Sombong Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang sombong? La man kana mit, man kana fi min tidak akan masuk surga Orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan Walaupun dengan persentase terkecil Apalagi kalau ini bukan hanya sekedar meremehkan, Tapi Berbohong, berdusta Maka kalau sudah berjanji pada orang itu Tidak ada tepati Kena munafik lagi kita Karena diantara tanda orang munafik Jika berjanji Diingkari Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Ini yang perlu kita camkan Semakin belajar semakin rendah Bahkan Yusuf bin Asbab Dan Hasan Al-Basri mengatakan Bahawa seorang mukmin Harusnya memiliki konsep Allah yalqa mu'minan atau Allah yalqa ahadan illa dhanna annahu khairun minhu tidaklah dia bertemu dengan seorang pun kecuali dia merasa orang itu lebih baik daripada dia Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala saya ingin bertanya Anak-anak di belakang saya ingin bertanya mana yang lebih rendah Buruh atau budak huh? Budak Sadar gak sih Bahwa kalau kita punya sikap seperti ini Dan kita ditakdirkan Hidup 15 abad yang lalu Maka yang kita remehkan adalah orang-orang Seperti Bilal bin Rabah. Robah uh, Itu fatal loh Berani meremehkan Bilal Bin Robah? Kan sama nih konsepnya. Bahkan lebih rendah lagi secara serata sosial. Karena betulnya beliau bodak. Tapi justru beliau yang dipercaya untuk menjadi muadzin Nabi SAW. Umar saja. Ini Umar yang ningrat. Umar yang pejabat. Umar yang tokoh masyarakat. Begitu masuk Islam... Itu memanggil Bilal Pakai sebutan Sayyid Umar pernah mengatakan Abu Bakar Sayyidana Bilal Sayyid kami Abu Bakar Itu memerdekakan Sayyid kami Bilal Sayyid itu artinya apa sih Kalau pakai bahasa Melayu Klasik kan tuanku ya tapi kalau sekarang kan enggak dipakai lagi, Pak lah, Pak ya. Jadi enggak sebut nama, artinya Umar ketika menyebut Bilal tuh enggak sebut nama, pakai Sayyid. Itu Umar, kita siapa memang? Kita nih dibanding Umar enggak ada apa-apanya. Mau bicara agama jelas KO dari ronde pertama, bicara dunia juga enggak ada apa-apanya. Kita bukan tokoh daerah, Umar tokoh Quraisy. Begitu masuk Islam yang diketok pertama kali Pintunya siapa? Abu Jahal Saya udah masuk Islam loh Yang lain ngumpet-ngumpet dia ketok pintu Abu Jahal ketahuilah saya baru masuk Islam Gak takut sama siapapun Itu aja gak meremehkan Budak Atau mantan budak Apalagi kita Hadirin yang dirahmati oleh Allah dan yang ketiga meremehkan orang da pakai pintu agama dan ilmu saja enggak boleh. Apalagi meremehkan orang pakai pintu apa? Dunia dan pekerjaannya di dunia, lebih enggak boleh lagi. Maksudnya apa? Antum hafalannya 30 juz. Meremehkan orang yang hafalnya juz 30 boleh enggak? Walaupun sama-sama 30. Boleh apa enggak? Atau menghafalnya 30 juz. Terus ada teman antum baru hafal 3 uh, juz 30. Boleh diremehkan enggak? Itu enggak boleh loh. Itu sombong. Padahal masuk pintu, pintunya dari sisi apa? Agama apalagi dari pintu dunia. Buruh kuli kan pintu dunia. Pung oh, dunia lebih hina daripada bangkai kambing kata Nabi. Kok kita jadikan parameter? Dunia lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Kok kita jadikan parameter? Kemana iman kita kepada akhirat? Berarti kita masih hubut dunia. Cinta kepada dunia. Dan pertimbangan kita dunia, dunia, dunia, dan dunia. Jadi banyak kesalahan fatal. Namun ketika penanya memberanikan diri, bertanya seperti ini. Ini menunjukkan ada pintu kebaikan, ada niat baik, niat tulus untuk berubah, maka segera disambut dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan taufiknya kepada penanya dan kita semua untuk selalu memperbaiki diri. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz di akhir zaman umat Islam menjadi 73 golongan, termasuk golongan yang manakah kita? Dan tolong jelaskan tentang sanat serta yang meriwayatkannya syukran. Ya terima kasih jazallahu khairan. Hadis iftirakul ummah adalah hadis yang sangat terkenal di tengah-tengah para ulama. Nabi SAW bersabda dan hadis ini dirawatkan Imam Tirmidhi dan yang lain sebagainya. Dan hadis ini valid. Nabi menyatakan, Sataftariku ummati ala salatin wa sabaina firqah kullu hafinari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam neraka kecuali satu golongan. Siapa mereka? Nabi mengatakan al Jamaah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi ma'an alaihi liyau ma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Mengikutiku dan para sahabatku. Jadi kalau pertanyaannya. Masuk golongan mana kita Tanya kepada diri kita Apakah selama ini kita sudah menjadikan Nabi dan para sahabatnya sebagai kudwah Sebagai referensi Dan jalan mereka lah Yang kita ikuti Kalau belum, belum ada kata terlambat Mulai dari dari hari ini, detik ini Pelajarilah ilmu agama Sunnah-sunnah Nabi SAW Dan Alhamdulillah Teman-teman uh, kita, saudara-saudara kita Jazakumullah khair dari Hang dan dari yayasan-yayasan yang ada di Batam yang mengajarkan sunnah Nabi SAW itu memberikan fasilitas kepada kita duduklah di majelis-majelis Ustaz-Ustaz kita di sini, Ustaz Abu Fairus Ustaz Pengadilan Ustaz Amin dan lain sebagainya Allah Ta'ala Mishawab jika Ana membicarakan kejelekan saudara kandung sendiri kepada sahabatnya semata-mata supaya sahabatnya itu tahu atau mengerti itu termasuk gibah atau tidak contoh saya mengajak saudara kandung Ana daurah tapi selalu beralasan dan saya menceritakan pada sahabatnya agar sahabatnya bisa menasihati yang pertama pada dasarnya ini gibah karena saat Nabi SAW menjelaskan tentang gibah dalam hadis surat muslim itu tidak disebutkan objeknya Nabi mengatakan, dikruka akhokah bimayakrah. Engkau menyebutkan uh, Menyebutkan saudaramu di belakangnya, yang kalau dia dengar dia enggak suka. Bicarakan sama siapa, siapa aja. Dan makanya saya ingatkan, kalau kita menceritakan orang depan istri atau istri ke suami itu masuk ke dalam gibah. Jangan gampang-gampang menceritakan orang Walaupun sama suami kita atau istri kita Ustaz ini hanya sekedar sharing aja, Pak Ustaz Ya ghibah itu sharing gitu loh. Apalagi orang share, ghibah sharing Cuma pakai bahasa Inggris saja kan Jadi hadirin yang dirahmati allah habisan mau ngomong apa lagi ceritakan kita suami istri harus ada cerita Pak Ustaz Gak bisa kita kaku begitu Hadirin masih banyak konten atau pembicaraan yang kita bisa gunakan saat kita bicara sama istri. Enggak perlu gibah orang. Antum sharing surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Baqarah tuh mau enggak habis-habis. Ngapain kagibah? Kalau sama istri tuh baca tafsir ayat Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, ayat 4. Insyaallah tuh se apa seminggu enggak khatam-khatam. Jadi sekali lagi banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, jadi hukum asalnya ini masuk ke dalam kibah. Hanya saja kalau niat kita agar kita dibantu menasehatinya dan kita tahu sahabatnya ini punya posisi yang kuat untuk menasehati dan saudara kita itu dengar apa kata sahabatnya. Atau karena mungkin dia kakak kita sedangkan adek posisinya gak kuat. Atau mungkin itu adek kita tapi ya gara-gara dari dulu klas akhirnya sudah uh, hubungannya tidak kuat. Maka gak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam bagaimana caranya agar hati kita tidak memiliki ketergantungan kepada makhluk? Yang pertama jazakallahu khairan dan pertanyaannya. Jawabannya pelajari tauhid asma sifat. Tauhid rububiyah. Itulah fungsi belajar tauhid asma sifat dan rububiyah. Terus yang tidak praktekan, kita tidak akan bisa mendapatkan keyakinan yang dalam tentang kemahakuasaan Allah kalau kita enggak pernah praktekan dengan kita praktekkan, Allah akan buktikan janjinya. Dengan kita rasakan sendiri janji-janji Allah itu real, terbukti, maka kita akan semakin yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ketergantungan kepada makhluk. Dan Allah kalau Allah ingin membantu kita, masih ingat suratnya sin gak? Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Adapun manusia. Manusia tidak punya apa-apa. Manusia terbatas. Manusia sibuk. Manusia enggak punya waktu 7 ke 24 jam untuk kita. Tapi Allah berfirman وَإِذَا سَعَلَكَ إِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِبُ دَعْوَةَ دَعْي إِذَا دَعْنِ Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Aku kabulkan doa-doa orang yang memanjatkan. Al-Baqarah ayat 1, 8, 6. Allah ta'ala misal. Habis waktunya? Okey. Uh, kalau begitu waktu sudah habis maka kita cukupkan sampai di sini eh, mohon maaf apabila banyak yang bertanya tapi belum sempat dijawab insyaallah pahala sudah didapatkan karena bertanya itu berpahala. Bertanya berpahala karena kita mengamalkan surat Al-Anbiya ayat 7 fasalu ahladzikri in kuntum la ta'alamun Jadi kalau antum nulis pertanyaan belum dijawabnya udah pahala tuh. Belum dijawab saja sudah Pahala Karena menjalankan perintah Allah Dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Oleh karena itu semoga pahala didapatkan Dan bisa ditanyakan kepada usat, usat di sini Yang lebih berpengalaman dan lebih berilmu Daripada yang berbicara pada detik ini Lalu yang kedua saya berterima kasih kepada uh, Seluruh jamaah sekalian Atas animo dan atensinya Selama dua sesi Karena sesi sore Sesi ibu-ibu ya ya Sesi ibu-ibu jadi semoga yang sedikit ini, yang terbatas ini bisa kita amalkan bersama-sama, khususnya yang berbicara sebelum yang mendengarkan, dan sehingga kita bisa menjaga pesona taman surga yang selama ini kita ikuti dan kita uh, hidup uh, yang kita jaga bersama-sama. Dan uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga saya ingatkan jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, baik. Materi yang saya sampaikan atau Cara saya menyampaikan Saya mohon maaf sebesar-besarnya Itu murni dari kesalahan saya Dan dari bisikan syaitan Dan buang saja apa yang saya katakan Kalau memang itu keliru dan tidak sesuai Dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Dan ikutilah dalil yang Sahih dalam masalah tersebut Ini yang bisa disampaikan Aku lukuli hadha wa astagfirullahalewalakum Subhanakullahi hamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa utubu ilaik